Mari kita lanjutkan gaji kita Tafsir As-Sahdi Malam ini bermula dari ayat ke-64 Surah An-Nisa Ayat 64 Surah An-Nisa Akuu bilallah min al shayyalu al jin, waa aussalnahu rasulin illa Allah l pair of wine Allah l fiindro Allah l higher Allah Fala wa Rabbika la yaminun hatta yuhkimu kafi ma shajar bainhum sumpa la yajibu fi wajad jam imma qoit wa walau annaka taba'na 'alayhim هِيَ لَكَ لَخَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَذْبِيتًا وَإِذَا رسولك اولائك مع الذين انعم الله عليهم فاولائك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين لِقِيْنَا وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ من الله Kisir kita malam ini penuh dengan pelajaran bernuansa manhaj Cara pola sikap kita beragama Islam Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat ke-64 Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya aku telah mengutus tidak ada seorang Rasul pun yang telah kami utus melainkan agar ditaati dan ketentuan itu Atas dasar izin Allah azza Walau annahum Izzalamu anfusahum Seandainya mereka Kembali kepada Ayat-ayat sebelumnya Berkaitan dengan siapa Masih ingat Ayat-ayat sebelumnya Berbicara tentang siapa Orang mana Bicara orang Bekasi apa bintaro? Nah, orang musyrik apa orang mukmin atau orang munafik? Orang munafik. Perhatikan pada ayat sebelumnya, ayat ke-60, 61, 62, 63 yang sudah kita bahas pekan yang lalu, semuanya berbicara tentang orang munafik di sini walau annahum seandainya mereka mereka itu siapa yang dimaksud adalah orang-orang yang telah disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya itu orang-orang munafik orang yang mengaku islam mengaku beriman dengan lisannya tapi di dalam hatinya ada kebencian terhadap islam kebencian terhadap rasul tidak menerima sepenuhnya kalaupun ikut salat salat dengan bermalas-malasan kalaupun ikut berjihad pula-pura ikut di tengah jalan bolos pulang lagi ketika melihat ada musuh menyerang mereka lari dari medan perang melemahkan semangat kaum muslimin yang lain dengan demikian mereka banyak berbuat dosa Walau annahum idzalamu anfusahum seandainya mereka orang-orang munafik itu tatkala berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri yaitu dengan melakukan berbagai pelanggaran syar'i ja'uka mereka datang kepadamu untuk apa untuk minta maaf mengakui kesalahannya Wastal farul Allah halalu mereka mohon ampunan Allah. Wastal farulah Rasul dan Rasul memohonkan ampun untuk mereka. Lawajadul Allah atau berrahimah pasti mereka dapati Allah menerima taubat dan sangat penyayang. Mari kita bahas ayat ini dulu. <تصفيق> قال السعدي رحمه الله تعالى يخبر تعالى أنه لو يخبر تعالى خبرا في ضمنه الأمر والحف على طاعة الرسول والانقياد له وأن الغاية من إرسال الرسل أن يكونوا مضاعين Yanqadu lahumul mursalu ilaihim fi jami'i ma amaru bih wa nahaw an ay wa ayakun mu'azzimin ta'zimal muta'imin al-muti'i. Kekhususan di dalam ayat ke-64 ini Allah Azza wa Jalla memberikan informasi. Jadi kalimat ini bersifat informatif. Tetapi Walaupun nampaknya kalimat informatif, terselip di dalamnya, tersirat di dalamnya makna perintah. Dan di dalam bahasa Arab, ada gaya bahasa di mana perintah disampaikan dengan gaya bahasa informatif untuk menunjukkan tegasnya perintah tersebut. Jadi kalau di dalam bahasa Arab, misalnya, ada dua kalimat. Yang pertama, perintah. Luridu antusalli ikra' al-fatihah. Kamu pengen sholat, baca al-fatihah. Itu perintah, kan? Itu kalimat perintah. Ini tidak lebih kuat indikasi perintahnya, kewajibannya daripada kalimat berikut ini. La sholata liman lam yakroh ni fatih kitab. Tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak membaca Al-Fatih. Kalimat yang kedua ini informatif. Tetapi lebih menunjukkan ketegasan. Dan di dalam bahasa Arab, kalimat bernada informasi tapi mengandung perintah maka indikasi perintah itu lebih kuat daripada seandainya dipaparkan dalam bentuk perintah. Seperti di sini kata Allah Azza wa Jalla wa ma arsalna mir rasulin illa liyutaa'u bi idnillah. Tak seorang pun rasul yang kami utus Tidak sekali-kali kami utus seorang Rasul Melainkan untuk ditaati Ini lebih kuat indikasi perintahnya Daripada seandainya Allah mengatakan Kalau datang Rasul dari kami Kalian harus taat Ya Karena sesuatu yang bersifat informatif Berarti sudah merupakan sebuah ketetapan yang tidak bisa diganggu gugat fakta gitu. Kaya. Kemudian di sini ada kalimat Biiznillah dengan izin Allah. Ini berkaitan dengan kodok dan kodar. Dari sisi mana kita bisa dapati bahwa kalimat ini berkaitan dengan qadok dan qadar? Pertama, bahwa itu berkaitan dengan qadok dan qadar karena... Itu merupakan ketetapan Allah Azza wa Jal secara azali. Dari sononya, dari dulunya. Sejak dituliskan di al Allahul Mahfud. Itu merupakan ketetapan Allah Azza wa Jal yang tidak bisa diganggu-gugat. Bahwa Rasul yang diutus... Ada konsekuensi bagi umat yang kedatangan Rasul tersebut harus menaatinya. Kalau tidak, maka ada konsekuensi. Maka kalimat ini juga, walaupun bernada informatif, tapi bermakna perintah sekaligus di dalamnya terselip ancaman yang mendalam. Siapa yang tidak menaatinya Maka Tunggu balasan Allah Begitu Ya Kemudian Dari sisi yang lain Kalimat Biiznillah sini Dengan izin Allah Berkaitan dengan orang yang menaati Rasul. Kalimat biiznillah ini menunjukkan bahwa kita tidak serta-merta bisa menaati Rasul kecuali dengan izin Allah. Dengan izin Allah yang dimaksud apa? Dengan pertolongan Allah. Kalau Allah tidak menolong kita, tidak membantu kita untuk menaati Rasul, kita tidak bakal bisa menaati Rasul. Maka kita bisa beritiba kepada Rasul. Kita bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan sunnah. Itu semua karena Allah menolong kita bisa melakukannya. Dan ini berkesesuaian dengan surah Al-Fatihah yang sering kita baca. Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'i. Kami hanya beribadah kepadamu, ya Allah. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Itu artinya kami tidak mungkin bisa melakukan ibadah yang kau syariatkan kepadaku melainkan jika Engkau menolongku, bisa melakukannya. Maka siapapun di antara kita yang sudah merasa mampu melakukan ibadah, telah melakukan ibadah banyak ibadah. Salat mulai dari salat wajibnya sampai salat sunnahnya. Mulai dari salat duha sampai salat tahajudnya. Zakat, infak, sedekah dari yang wajibnya sampai yang sunnahnya berakhlak mulia, berbuat baik kepada orang tua, kepada sesama muslim, kepada tetangga, kepada tamu, itu semua kebaikan yang telah kita lakukan. Jangan kita sekali-kali merasa bahwa itu adalah prestasi kita. Tatkala orang merasa telah berprestasi dengan amalnya, maka akan muncul prestise. Dia merasa sebagai orang yang berprestise. Merasa bergengsi. Gengsi sebagai orang ahli ibadah. Gengsi sebagai seorang salafi. Sebagai seorang ahlu sunnah. Sebagai orang yang ahli itibah. Sebagai orang yang tukang ngaji, Bergengsi. Merasa bergengsi. Ketika merasa bergengsi, maka berubah ibadah itu dari ikhlas menjadi ujub. Ingin akhirnya menunjukkan keajaiban dirinya. Karena ujub. Ujub itu artinya e, menganggap dirinya itu menakjubkan. Itu karena ada rasa... Berprestasi, naik pada prestise, naik pada ujur, yang berakhir pada ria. Nah, itu proses ya tangga prosesional dalam bersikap, dalam beribadah. Itu akarnya adalah pada penghayatan bahwa ibadah yang kita lakukan sesungguh nya Karena Allah menolong kita bisa melakukannya Seandainya Allah tidak menolong kita bisa melakukannya Kita tidak mungkin bisa melakukan itu Hari ini kita bisa berinfak 100 juta Karena Allah memberikan 100 juta itu kepada kita Seandainya 100 juta itu diberikan kepada orang lain Orang lain yang bisa melakukannya Dan kalau Allah mau Allah cabut semua nikmat itu dalam sekejap dengan sangat mudah. Apa? Tutup saja nafasnya satu menit. Allah menutup nafas orang itu satu menit. Berikutnya adalah syaraf-syaraf kotaknya meregang. Berbagai fungsi di lantubuhnya berhenti. Kolaps. Lanjutnya dia apalagi yang dia punya setelah itu apalagi yang dia banggakan setelah itu maka letakkanlah diri kita pada variabel 0 saya berbicara matematika sekarang letakkanlah diri kita dan Ibadah yang kita lakukan pada variabel 0 Dan angka 0 ini Berapapun nilainya Berapapun jumlahnya Mau 0 kali 1 juta sekalipun Tetap dia 0 Dan tidak pernah disebut nilainya berapa Apa? 0 Tapi letakkanlah angka 1 di depan 0 ini Baru dia bernilai 0 ini. Berapa 0 nya? 10 digit Berarti berapa tuh kalau ada 1 di depannya 1 ditambah 0 10 berapa Hah? 10 miliar Anda bernilai 10 miliar 10 miliar yang Anda miliki Sebagai nilai Anda itu Karena ada angka 1 yang Allah berikan. Ya Tinggalkan ini Retorika matematis saja tetapi sesungguhnya kita kembali kepada kalimat biirnillah. Semua itu biirnillah dengan izin Allah Azza Wajalla. Maka hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Kita akui di hadapan Allah Azza Wajalla, hawlalahu wa taillallahu. Tidak ada kekuatan pada diri kita. Tidak ada kehebatan pada diri kita kecua ni karena pertolongan Allah azza wajalla. Selanjutnya. Walau annahum idzalamu al-fuzahum ja'u kafastaghfaru <tos> Allah wastaghfar lahumur rasul lawajadallaha tawwabar <tos> rahima. Orang-orang munafik Tentu dengan keahlian mereka Menutupi kesalahan Dan menunjukkan kebaikan-kebaikan Padahal Allah tahu isi hati mereka Dalaman mereka Allah lebih tahu Dan hal-hal yang ada di dalam hati mereka itu Selalu diberitahukan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tahu betul yang munafik tu si fulan, fulan, fulan, fulan pentolannya fulan, fulan, fulan, fulan. Nabi tahu dan Nabi hanya membocorkannya kepada satu orang bernama Huzaifah ibn al-Yamman al-Adsi radhiyallahu an. Sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pemegang kunci rahasia Nabi. Makanya para sahabat tuh kalau ketemu Hudzaifah ngeri. takut-takut dia termasuk gitu ya. Jangan-jangan saya termasuk nih. Gitu. Ngeri kalau berhadapan dengan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Di sini disebutkan fenomena istighfar. Seandainya mereka datang kepada Nabi mengakui kesalahan mereka dengan legowo, dengan elegan. Mereka menyatakan kami bersalah dan mohon ampun, mohonkan ampunan dari Allah Azza wa Jal. Pasti Rasul akan melaksanakannya. Bukan orang yang pelit untuk memohonkan kebaikan bagi umatnya. Segitu orang munafik sudah mengkhianati Nabi dalam banyak kesempatan. Allah Azza wa Jal menyatakan bahawa Rasulnya adalah orang yang selalu siap. Untuk mendoakan umatnya memohonkan ampunan bagi mereka. Sekaligus Allah Azza wa Jal menyatakan. La wajadulloha tawwabar rahimah. Pasti mereka dapati Allah. Menerima taubat mereka dan menyayangi mereka. Kalimat ini hanya berlaku selama pintu taubat masih terbuka. Apabila nyawa telah dicabut dan sampai pada kerongkongan. An-Naz'ah disebutnya. Ya, orang Jawa menyebutnya Najah. Sudah Najah. Itu dari bahasa Arab. Naz'ah telah dicabut sampai ke kerongkongannya, itu sakratul maut, maka tertutup pintu taubat saat itu. Atau yang hidup sampai akhir zaman, ketika matahari telah terbit dari arah terbenamnya, maka tertutuplah pintu taubat. Hal yang kedua tentang permohonan, doa Agar memintakan ampunan kepada Allah Azza wa Jal Kepada Rasul Hanya berlaku di zaman beliau masih hidup Yang pada saat itu bersalah Maka datang kepada Rasul Mengakui kesalahannya Dan memohon agar Rasul memohonkan ampun Dari Allah Azza wa Jal itu disyariatkan pada zaman tersebut. Di saat Nabi masih hidup. Setelah Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Maka menjadi haram untuk mendatangi kuburan Nabi. Memohon kepada Nabi agar minta ampun kepada Allah. Memintakan ampunan dari Allah. Ini yang sering dipakai cara-cara ini oleh orang-orang sufi. Di dalam... E, pertobatan mereka datang kepada e, kuburan gurunya syekh tarikhnya guru tarekatnya mbahnya datang ke kuburan wali datang ke kuburan nabi nangis nangis di situ Panjang Nabi menggunakan pangapunten, tenggus tiada Allah kange pulang. Maksudnya, ya Rasulullah mohonkan ampunan Allah untuk kami. Ini tidak boleh sekarang beliau sudah wafat. Ya? harus mintanya kemana? langsung kepada Allah Azza tapi kita merasa banyak dosa mungkin diri kita kotor, rasanya malu untuk minta kepada Allah karena kotornya diri kita kalau begitu pakai wasilah yang lain jangan pakai wasilah ya Rabbi bil mustahab wasilahnya apa? amal soleh kita merasa di masa yang lalu banyak melakukan bid'ah ah, Di masa yang lalu banyak melakukan maksiat Banyak melalaikan sholat Sholat selalu terlambat Hampir maghrib baru sholat asar Karena projek dan meeting Yang kebanyakan projek dan kebanyakan meeting Karena di ruang tertutup Beraseh tidak melihat matahari Dan jamnya juga ditutup akhirnya, tidak terasa ternyata sudah mau maghrib begitu melihat jam tangan lho, jam 6 kurang 5 menit tapi ini sudah mau maghrib baru buru-buru sholatnya tanpa tumak nina merasa barangkali di antara kita selama ini sering menelantarkan kewajibannya kepada Allah Azza Wajal lalu minta ampunnya kemana langsung kepada Allah merasa malu kepada Allah karena banyak dosa, takut tidak dikabulkan, pakai wasilah, pakai perantara. Apa perantaranya? Amal salih. Di antara amal salih adalah sadaqah. Maka ada di antara ulama salaf, kalau ingin memohon kepada Allah, itu sadaqah dulu. Ya? Karena sadaqah ini diantara fungsinya adalah mematikan api kemarahan Allah Azza wa Api kemarahan Allah Azza wa ini dinyalakan, diakibatkan oleh dosa kita. Maka menyala api kemarahan Allah Azza wa Selanjutnya ikhwas kalian, Ayat ke-65 Allah Azza wa Jal menyatakan Fala wa rabbika Di sini ada lah Tapi maknanya bukan lah Dipakai Gaya bahasa seperti ini Di dalam Al-Quran, di dalam hadis Dalam kebiasaan orang Arab Dalam bersumpah ala wa tetapi maknanya malah penegasan la itu kan maknanya no tidak tetapi dalam bersumpah di sini di embel-embeli dengan wawul qasam wa kata wa yang menunjukkan sumpah Malah la-nya ini Bermakna penegasan terhadap Sumpah Berubah yang tadinya Bermakna no menjadi Very very yes gitu. Sangat tegas Maka falawarobdika Artinya demi rohmu Ini sumpah Allah sendiri yang bersumpah Dan bersumpah dengan dirinya Demi Rabbimu. Siapa Rabbimu? Aku. Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan apa? Fala wa Rabbika. Demi Rabbimu. Maka Allah menjadikan dirinya sendiri sebagai andalan sumpah. Biasanya Allah bersumpah dengan nama makhluknya. Was-sama'i wa-ta'rih. Was-syamfi wa-duhaha. Wal-Ardi Wal-Laili Wa-wa-wa-wa Demi langit, demi bumi, demi matahari Demi ini, demi ini Tapi di sini Fala-wa-Rabbika Demi Rabbim Untuk menunjukkan Betapa sangat tegasnya sumpah Allah Azza wa Jal di sini Apa isi sumpahnya? La-yu'minuna hatta yuhakimuka Fima syajarabainahul Tidaklah mereka beriman, tidak disebut manusia beriman dengan iman yang benar hatta yuhaqqimuka sebelum mereka menjadikanmu wahai Muhammad sebagai patokan hukum, sebagai barometer hukum untuk menentukan mana benar mana salah, mana baik mana buruk pakai patokannya adalah Rasul maka kalau diantara kita ada yang mengatakan ini kan baik, tanyakan dulu patokannya apa kalau itu baik, Rasul pernah mencontohkan, tidak memang sih di zaman Rasul Rasulma belum pernah ada ini yang namanya peringatan maulid Nabi Teh Ah, tapi kan ini baik, siapa bilang baik, patokannya apa Atokannya Rasul tidak. Oh, tidak, Rasul tidak meng, menyuruh memang istrinya bagaimana? Kan istrinya paling mencintai Rasul tuh. Ayo, siapa yang paling cinta kepada Rasul? Zahir dan batin tuh pasti Aisyah. Istrinya. Yang paling dicintai Rasul dan paling mencintai Rasul, Aisyah radhiyallahu anha. Pernah enggak sebagai istri tercinta bikin apa tuh peringatan mengenang suamiku tercinta? Mengenang hari kelahirannya. Pas hari kelahirannya sama dengan hari wafatnya. Ini musibah lagi. Orang memperingati hari lahirnya. Sama dengan memperingati wafatnya. Bergembira dengan wafatnya Nabi. Para sahabatnya pada nangis. Nabi wafat itu. Ini orang malam. Magadir. Wah senang banget sambil joget-joget. ya Senang Nabi sudah wafat. Ini musibah. Jadi kalau memang betul-betul beriman, patokannya adalah Rasul. Ayo jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai patokan. Maka dalam segala hal coba tanyakan dulu Rasulullah SAW dulu bagaimana ya dalam masalah ini. Begitu. Apalagi fi ma syajirobain hul dalam hal-hal yang terjadi perselisihan antar mereka kalau hal yang disebut ijma' sudah merupakan ijma' diantara ulama' sudah pasti berdasarkan Al-Quran dan Sunnah jangan dikatakan itu kan dasarnya ijma' bukan Quran Sunnah nah, berarti orang yang ngomong begitu tidak paham kalau ada ijma' ulama' Itu berarti pasti Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Hanya dalilnya Tidak hanya satu dan dua Banyak Sehingga para ulama Berijma' Dalam masalah ijma' ini Saya dulu di kampung Sering mendengar istilah Ijma' dari orang awam. Ternyata setelah Saya telusuri itu Maksudnya adalah Hasil musyawarah kumpulan kiai-kiai. Kemudian para kiai memutuskan hukumnya begini. Ijma' mah bukan begitu. Kalau ada ulama di suatu ormas berkumpul, bikin mu'tamar. Kata Dewan Syuronya begini. Kata pengurusnya begini. ya Kata pengurus di cabang-cabang begini. Kemudian menghasilkan keputusan. Itu bukan ijma'ah. Itu bukan ijma' Itu yang dimaksud dengan ijma' Adalah ijma' Sahabah Yang pertama Dan diantara ulama Ada yang mengatakan bahwa Mustahil terjadi ijma' setelah Zaman sahabah Kenapa bisa begitu? Susah sudah Umat sudah terpecah belah Ulama'nya sudah terpecah belah Terjadi ijma' itu akan Susah walaupun media informasi, komunikasi sangat canggih orang bisa chatting, bisa browsing segala macam dari sini ke Amerika tetapi urusan hati sudah berbeda banyak hawa nafsu yang merintangi kebenaran dari hati mereka sudah banyak ulama usu' Yang menjadikan ayat Al-Quran sebagai dagangannya Untuk bisa duduk di Pelataran politik Di jabatan-jabatan penting Yang dijual adalah ayat Dali Susah untuk bisa menemukan Ijma' yang sesungguhnya Kecuali di zaman Sahabah radhiyallahu anhu Summa la yajidu fi anfusihim Harjan mimma qadayta Kemudian setelah ada keputusan, nih hukumnya begini dari Nabi. Petunjuknya begini dari Nabi. Tidak ada rasa gundah dan menggerutu, tidak nerima, itu tidak ada. Plong saja, wa yusallimu taslima. Plong saja, menyerah total. Samihna wa ata'na. Kalau sudah tahu ini dalil yang sahih, maka itulah madhagku. Betul begitu kata al Imam Ashab ini, rahimahullah. Kata al Imam Abu Hanifah, rahimahullah. Begitu. Ila sah al hadisu, wahua madzhabku. Kalau memang hadisnya sahih, itulah madzhabku. Artinya, walaupun saya semasa hidup saya tidak tahu ada hadis itu, tapi jika memang pendapatku berlawanan dengan hadis yang sahih itu. Maka tinggalkan saja pendapatku. Ambil hadis sahih itu. Begitu pernyataan para imam. ya, Dan itu yang seyogianya menjadi patokan bagi kita di dalam beragama. Ini. Jadi dengan pembahasan dua ayat ini. Mestinya sekarang kita menjauhi sifat taklid buta. Taklid buta. Taklid. Bukan taklik. Ini sebagian kita ada yang bilangnya taklik. Bukan taklik. Tak-li-de-dal belakangnya. Artinya apa? Meniru. Tanpa dasar. Ikut saja apa kata beliau. Salah atau benar. Itu urusan dia lah. Pokoknya kita mau ikut saja. Kalau... Dia benar ya, Alhamdulillah. Enggak benar ya, itu mau urusan dia. Kita mah cuma ikut. Nah, enggak, sama. Nanti tetap aja masuk neraka. Dua-duanya masuk neraka semua tuh. Ya, jangan kemudian mengandalkan ya masuk neraka mah dia. Kita bukan cuma ikut. Ya ikut berarti ikut ke neraka. Ya. Baik, sampai di sini dulu kaji kita. Adakah pertanyaan? Sallallahu alaihi wasallam. Jangan keasikan mendengarkan kajian punya pertanyaan jadi lupa. Sebaiknya kalau punya pertanyaan sudah disiapkan sebelum ngaji. Ada pertanyaan <tuh> keburu habis waktunya. Ayat. Te. <tuh> Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam wa Tentang khilafiyyah Bagaimana tentang hadis yang sebagian ulama menyatakan sahih sanadnya Sedang sebagian lainnya menyatakan da'if Mana yang diambil Harus dikembalikan kepada ahlinya di dalam disiplin ilmu ini Ya tidak terlepas hadis yang dinyatakan di satu sisi oleh sebagian ulama sahih dan sebagian ulama menyatakan dhaif. Itu tidak terlepas dari penelusuran masing-masing dari jalur mana. Satu hadis yang sama bisa didapati oleh banyak Periyaya. Hadis ini didapati oleh al Imam Al Bukhari, didapati oleh al Imam Abu Dawud, Tirmidhi, Nasai, Ibn Majah. Maka ada istilah ini Rawahus Sabah diriwatkan oleh Imam tujuh, misalnya. Siapa saja? Ahmad, al Bukhari Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasai, Ibn Majah. Tujuh orang. Bisa jadi didapati oleh Al-Imamul Bukhari ini da'if. Tidak memenuhi syarat bagi beliau. Tapi yang meletakkan standar sahih itu di bawah Al-Imamul Bukhari, maka bisa jadi dikatakan sahih. Dan ada di antara ulama yang begitu keras di dalam mensahihkan dan menda'ifkan. Sementara sebagian yang lain seperti Ibn Hibban memudah-mudahkan. Nah, maka oleh ahlinya akan diteliti. Oh, ini disahikan oleh siapa dulu nih? Disahikan oleh Ibn Hibban. Didaifkan oleh Al-Imamul Bukhari. Didaifkan oleh Sufyan Al-Sawri. Sufyan al si Sufyan Ibn Uyayna Keras. Al Imam Al Bukhari moderat, pertengahan ukurannya. Ibnu Hibban lembek. Maka para ahli akan mengatakan ini baik. Gitu. Jadi kalau dalam perbedaan seperti itu, perlu kembali kepada ahlinya dalam disiplin ilmu ini. Ya. Seperti halnya dalam masalah-masalah yang non ilmu syar'i juga terjadi seperti itu. Seperti kemarin ada perbedaan pendapat tentang status pembina yayasan tuh sekarang di Indonesia, apakah pembina yayasan tuh berarti pemilik atau bukan pemilik. Bagaimana dengan undang-undang sebelum tahun 2005 dan bagaimana tentang undang-undang yayasan 2005 ke sini? Ah ada dua ahli hukum berbeda. Oh, pembina berarti pemilik. Kata yang satunya, oh tidak, sejak tahun 2005 sudah dirubah undang-undang. Ya, sentuh. Berarti sekarang itu namanya pembina bukan pemilik. Nah, harus kembali kepada ahlinya. Jadi yang sebenarnya bagaimana? Ya, begitu juga masalah hadis. Ada lagi? Tapi kalau ayat tidak ada do'if ya? Tidak ada ayat do'if. Hadis mungkin ada. Ada hadis do'if. Rupanya pelajarannya sudah jelas. Dan sudah masuk waktunya. Kita bertemu kembali insya Allah. Besok di istiqlal. Dan pekan depan di sini kembali. Subhanakallahumma wa'ilhamdika. الحمد لله لا اله الا انت اشهد ان لا اله الا انت